Assalamualaikum saudara lon berita pagi edisi hari ini Selasa 15 Januari 2019 dibacakan Ilham Nelayan Sawang dan Mekek datangi DKP sulit peroleh rekomendasi beli solar Rumah ditempati 3 orang anak yatim piatu terbakar Alumni Stikes Muhammadiyah demo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 Sederalun puluhan nelayan tradisional dari Kecamatan Mekik dan Kecamatan Sawang, Aceh Selatan mendatangi kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten itu kemarin. Kedatangan para nelayan Robin itu menyusul sulitnya mereka mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar dari SPBN karena harus ada rekomendasi dari dinas tersebut. Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan, Zamzami ST, yang mendampingi para nelayan ke dinas tersebut kemarin mengatakan, dirinya mendengar dari nelayan Robin, setiap pengisian minyak di SPBN harus ada rekom dari Dinas Perikanan dan Kelautan. Kondisi ini tentu sangat merepotkan dan menyulitkan nelayan karena untuk membeli minyak Rp50.000, mereka harus terlebih dulu mengambil rekom dari ketapatuan. Untuk ketapatuan lanjut Zamzami, para nelayan dari Sawang dan Mekke ini juga harus menghabiskan biaya perjalanan rincikan untuk beli solar Rp50.000, mereka harus keluar lagi biaya Rp20.000 untuk ketapatuan. Oleh karena itu, Zamzami berharap untuk keperluan minyak nelayan di Aceh Selatan jangan dipersulit, karena kebutuhan minyak subsidi untuk nelayan itu jauh berbeda dengan kebutuhan nelayan pengguna kapal 30 GT ke atas. Kedatangan para nelayan kapal Robin diterima Kabit Bina Usaha Perikanan DKP Aceh Selatan Lukman SH. Dalam pertemuan itu, para nelayan juga menyampaikan kesulitan mereka mendapatkan solar. Pihak SPBN tidak mau memberikan jika tidak ada rekom dari dinas. Sedaralun satu unit rumah yang ditempati tiga anak yatim piatu bersama nenek dan makciknya di desa Jurong Manje, Simpang Mamplam, Biren, ludus terbakar sekitar kemarin siang. Kadis Sosial Biren Dr. Andes Murdani melalui pengendali posko Tagana Zulfikar GA mengatakan rumah tersebut ditempati Badriah 60 tahun, seorang janda bersama anaknya Husna 28 tahun, juga seorang janda. Selain itu ada tiga anak yatim piatu, yaitu Muhammad Yani 15 tahun, Nur Aliza 11 tahun, dan Muhammad Rizki 10 tahun, ketiga anak yatim itu selama ini bersama neneknya. Zulfikar menjelaskan kelima orang ini kehilangan tempat tinggal setelah rumah semi permanennya terbakar. Sumber api muncul yang diduga dari konslet listrik. Pemadam kebakaran dari Biren juga hadir ke lokasi ikut memadamkan api bersama warga setempat. kadis Sosial Murdani menambahkan bantuan masa panik sudah diantar oleh tim dari Dinsos kepada korban kebakaran. Sedangkan penanganan selanjutnya dibahas dengan BPBD Biren dan Baitul Mal Biren. Kecil setempat Azhar M. Afan mengatakan, api cepat membesar dan menganguskan rumah tersebut. Hanya satu unit sepeda motor yang dapat diselamatkan, sedangkan lainnya terbakar semua. saudara Sedaralun puluhan alumni program studi NERS Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Lusmawe kemarin menggelar aksi di kampus tersebut. Dalam aksinya itu, alumni memprotes kampus terhadap terlambat proses yudisium wisuda padahal mahasiswa sebelum Juli 2018 sudah menyelesaikan kuliah. Kondisi ini berdampak terhadap mereka tidak bisa mengikuti uji kompetensi NERS Indonesia atau UKNI dan tidak mengikuti tes CPNS. Puluhan alumni mulai berkumpul di halaman kampus sekitar pukul 10.30, lalu mereka secara bergantian berorasi sampai pukul 11.30 dengan membawa serta spanduk. Dalam orasinya mahasiswa meminta difasilitasi, Dalam orasinya, mahasiswa meminta difasilitasi dalam musyawarah dengan Ketua Lama, Ketua Sekarang, PLT Ketua, dan juga Badan Pembina Harian. Mereka juga mendesak kampus untuk mengembalikan 25 persen sumbangan penyelenggaraan pendidikan dari total keseluruhan karena mahasiswa merasa dirugikan. Koordinator aksi Ramadan mengatakan sebelumnya pihaknya sudah berupaya menyelesaikan persoalan ini dan juga berdialog secara baik-baik dengan pimpinan kampus. Tapi pimpinan kampus sekarang malah menyalahkan pimpinan yang lama. Karena persoalan tersebut sudah berlarut-larut, pihaknya sudah menyurati lembaga terkait. saudara Lun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Jumat kemarin telah memvonis 4 terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan perumahan transmigrasi di Ketubung Tunong, Gampung Belanglango, Kecamatan Senagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, rata-rata di atas satu tahun penjara. Persidangan yang dipimpin sebagai Majelis Hakim Ketua M. Nazir yang beranggotakan Zulfikar dan Mark telah menjatuhkan fonis masing-masing Mustafa satu tahun 3 bulan penjara yang merupakan mantan Kepala Dinas Sosial Nagan Raya. Berikut pejabat pembuat komitmen Rusyanto, satu tahun enam bulan penjara, sebagai mantan Kepala Bidang Transmigrasi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nagan Raya. Berikutnya Irfan Rashidi, satu tahun enam bulan penjara, selaku rekanan pelaksana pekerjaan pembangunan, dan Abdul Hamid sebagai konsultan pengawas Divonis Fonis satu tahun 4 bulan penjara. Anda sedang mendengarkan berita utama serambi BFM. Saudara Loon, masyarakat Aceh hingga kemarin masih memadati kantor imigrasi untuk mengurus paspor. Padahal harga tiket pesawat yang mulai turun sejak ramai-ramai warga Aceh ke Jakarta melalui jalur internasional Malaysia masih tetap memadati imigrasi termasuk imigrasi melabuh. Amatan Seram BFM kemarin, warga dari sejumlah Kabupaten Barat Selatan Aceh memadati kantor imigrasi melabuh. Ada yang akan omroh perjalanan berobat ke luar negeri serta keperluan ke Jakarta dengan dalih singgah di Malaysia untuk menghemat biaya tiket pesawat. Kepala Imigrasi Melabuh Imam Santoso mengatakan jumlah warga mengurus paspor terjadi peningkatan dengan sejumlah keperluan. Namun dari pengecekan, ada sejumlah yang mengaku keperluan tujuan ke Jakarta tetapi perjalanan melalui Kuala Lumpur, Malaysia. Sementara itu dalam rangkaian Hari Bakti Imigrasi ke-69 tahun 2019, yang puncaknya pada 26 Januari mendatang, kantor imigrasi kelas 2 Melabuh mengunjungi sekolah di Melabuh kemarin. Kegiatan Go to School di SMA Negeri 1 Melabuh dengan Inspektur Upacara Kepala Imigrasi Setempat Imam Santoso disambut PLT Kepala SMA Negeri Halimah. Sedara Luntim Reskrim Polres Losmawe berhasil meringkus seorang wanita berinisial MA 19 tahun di kawasan Bakhtia Barat dini hari kemarin. MA ditangkap atas dugaan ikut terlibat dalam kasus penikaman terhadap M. Saleh, seorang petani asal Paluh Punti, Kecamatan Muara 1 Losmawe Dalam kasus ini, polisi juga telah menetapkan satu orang DPO. Seperti diberitakan sebelumnya, M. Saleh, 35 tahun, seorang petani asal Paloh Punti, kecamatan Muara Satu Lohsmawe, minggu siang kemarin ditikam di bagian perut sebelah kiri oleh orang yang belum diketahui identitasnya di kawasan desa setempat. Satu jam setelah dirawat di rumah sakit Arun Losmawe korban pun meninggal dunia. Kapolres Lohsmawe AKBP Ari Lasta Irawan melalui kasat reskrim Ibtu Rizki Adrian menjelaskan sesuai hasil penyelidikan yang dilakukan pihaknya, Saat terjadi penikaman diduga pelaku berjumlah dua orang Selesai melakukan penikaman, kedua tersangka pun kabur dengan menggunakan sepeda motor Setelah kejadian, pihaknya langsung melakukan pengembangan sehingga mendeteksi seorang wanita yang diduga terlibat dalam kasus ini Selanjutnya, polisi pun berhasil membekuk MA di kawasan Baktia Barat Polisi juga menyita sepeda motor dan pakaian MA yang digunakan saat mendatangi korban Sederalun kenaikan harga tiket maskapai penerbangan juga berimbas pada harga ongkos kirim belanja online yang menggunakan jasa ekspedisi pengiriman barang. Akibatnya harga barang-barang yang dijual kepada pembeli juga ikut naik. Pedagang online shop di Banda Aceh mengatakan kenaikan ongkos kirim ini mulai terjadi sejak awal Januari 2019. Menurutnya kenaikan harga tiket yang gila-gilaan itu berimbas pada harga pengiriman barang dari Pulau Jawa ke Aceh. Ia merincikan kalau barang-barang kecil yang dikirim tidak terlalu berpengaruh ke ongkos kirim, tapi kalau barang-barang besar seperti elektronik atau barang rumah tangga sangat terasa kenaikannya. Ia menambahkan selama ini sering membeli dan memesan barang dari Bandung melalui jasa ekspedisi. Sebelumnya ongkos kirim barang Rp33.000 per kilogram, tapi sekarang naik menjadi Rp42.000 per kilogram. Kenaikan ini juga berpengaruh kepada keuntungan yang diperoleh. Sehingga ia harus menaikkan harga karena ongkos kirimnya naik. Namun ada juga harga yang tidak dinaikkan, meskipun begitu hal ini berimbas kepada keuntungan. Dari newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Selasa 15 Januari 2019. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambiefm.com Follow juga Twitter dan Instagram at Serambiefm Sederhalun, wassalam